Tidaknya. Ayo buka tabungan Aidi Hasana Tabungan Aidi Hasana dari BNI Syariah Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Berbicara tentang kejujuran Pasti semua sudah tahu Apa yang dimaksud dengan jujur itu sendiri Sekarang Apakah ada jujur yang baik, ada jujur yang buruk Jujur yang baik adalah jujur pada tempatnya Jujur yang tidak baik, jujur yang tidak pada tempatnya Contoh, istri masak makanan yang tidak enak Jangan jujur di situ Ih, jelek banget masakannya Itu salah penempatannya Jangan berkata jujur yang tidak pada tempatnya Yang mana lagi? Banyak Itu tadi suami istri Contoh dalam peperangan betul tidak? Membuka rahasia, apalagi maaf ya, I'm sorry ibadhi. <laughs> Berkata jujur kepada orang maaf, kamu gemuk gemuk sekali, Aaaaah. kamu hit hitam sekali. Itu jujur sih bagus, tapi kalau begitu. Jujur sih, jujur. Penempatannya. Tapi jujur itu pada dasarnya, ba? Baik. Cuma harus dikontrol. Diatur bagaimana bentuk kejujuran itu. Karena sidik itu penting. Oke? Okay? Sidik itu penting. Karena gimana mungkin dikatakan orang beriman, Jika lo lain di mulut, lain di hati. Lain di mulut, lain yang pada perbuatannya lain di mulut lain hasilnya menjual ini bagus ini bagus tapi ternyata tidak ya. itu oke okay? hilang berkahnya seorang suami tidak jujur sama istri aku cuma setia sama kamu setia di sini setia di sana <ha> <gurling> <tik> itu ya maaf maaf makanya perlu keterbukaan Ya, pemirsa yang ada di rumah, yang berkeluarga Perlu keterbukaan Anak-anak di sekolah perlu jujur Ngapain mau nilai bagus Kalau nyon? Maaf Kita lahir di muka bumi ini Sebenarnya tidak memiliki apa-apa Tidak ada memiliki apa-apa Jadi perlu jujur apa adanya. Makanya kefitraan kembali kepada fitrah, kembali kepada kesempurnaan, kembali kepada yang sebenarnya. Yang sebenarnya itu bagaimana? Apa adanya? Tampil lah apa adanya. Seperti brit Pun Norman. Apa adanya? Dari Gorontalo ke sini? Itu lesun pipitnya tetap dibawa? Tegang? Jujur. Maaf, sekali you tidak jujur, sekali itu lagi tidak akan dipercaya untuk selama-lamanya. Cuma sekali saja. Sekali saja. Ini, ini yang maaf. Kita tidak punya apa-apa. Kita tidak punya apa-apa. Kita tidak memiliki apa-apa. Tapi insyaAllah... Kita akan memiliki kekayaan. Yakni kejujur, kejujuran. Dengan jujur, semua akan datang. Biasa-biasa saja -biasa jualannya. Tapi jujur, ini baik, ini buruk, ini baik, ini buruk. Sehingga orang pada datang. Betul tidak? Nah, itu yang kita harapkan. Baik. Masalah kejujuran ini, sangat dianjurkan oleh agama. Seluruh agama pun menganjurkan. Apalagi Islam. Karena kapan iu tidak jujur, maka dicap orang. Orang munafik Orang munafik itu ditempatkan di tempat yang luar biasa jeleknya Karena tidak tahu posisinya di mana Kalau yang tidak Islam, maaf Musuhnya Islam namanya Abu Jahal Sahabatnya Islam, Abu Lahab Tapi yang tidak ditahu warnanya, orang munafik, Abu-Abu Itu yang kita tidak tahu Warna apa sih lo? warna hitam atau warna putih jadi jadinya abu-abu dong <laughs> makanya jelas dong laki-laki atau perempuan <laughs> kok larinya ke situ stas <laughs> ya jujur kenapa orang dilarang mewarnai rambut mewarnai rambut jadi hitam harus selain dari warna hitam supaya tidak ada kebohongan Jujur Betul tidak? Kenapa dilarang merubah jati diri Yang sudah jati dirinya pada dirinya Karena jangan sampai menjadikan kebohongan Sudah hidungnya pesek Ditambah mancung Semuanya keluarganya pesek foto keluarga dikira anak hilang Kan gitu Tidak jujur Islam membutuhkan kejujuran jujur, oke? Okay? Eh eh eh berkatalah apa adanya, berbuat apa adanya. Mau nanya Pak Ustaz? <laughs> jujur mau nanya. Aku mau nanya Pak Ustaz, kalau ya. untuk seorang pedagang ya oh, dia iya, pas... menarik. Silakan para pedagang mendengarkan. <laughs> <laughs> kalau untuk pedagang gimana nih Pak Ustaz? Hmm. Kan mereka memang tujuannya mencari untung mencari untung. Sebanyak -banyaknya, memang sebanyak-banyaknya. Nah, dia tuh kan kadang-kadang suka bilang misalnya ditawar, "Ah, enggak mau ah sama pembelinya, ini mahal banget." "Ah, Ibu, saya kan untungnya cuma 2.000, padahal dia ngambil untung 50.000." Lantas dia berbohong. Dia bohong. Dengan "Oh, tidak, Bu. Harganya memang sekian, sekian modalnya." Iya, ah. dapat untungnya cuma 2.000 Mau gimana? tahu apakah itu termasuk kebohongan? atau ketidakjujuran sama Ji. Bohong dengan tidak jujur. Mau tahu? Kita akan lanjutkan setelah yang lewat ini. Jamaah